Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita pagi edisi hari ini Selasa 11 Juli 2017 Dibacakan oleh saya Ilham dan Rian Irwandi minta Aceh Besar dan Banda Aceh Kompak majukan Aceh Polda Aceh tetap pantau potensi masuknya teroris ke Aceh Anggaran prapora abdiah hanya 65 juta rupiah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 Gubernur Aceh Irwan di Yusuf menginstruksikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar untuk menyelesaikan beberapa kebijakan yang belum tuntas di kabupaten setempat. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Pango dan jalan tembus yang disebut-sebut terkendala pembebasan lahan warga sejak beberapa tahun lalu. Dari Banda Aceh Suburdani melaporkan Irwandi menginstruksikan hal tersebut dalam sambutannya usai melantik Mawardi Ali dan Huseini A. Wahab sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar periode 2017-2022. Selain terkait jembatan pango dan jalan tembus, Irwandi juga menyampaikan tujuh poin penting lain yang harus diselesaikan Pemkap Aceh Besar. Masalah lainnya itu diantaranya adalah persoalan sampah di Aceh Besar dan menata wajah kota Janto selaku ibu kota provinsi. Menurutnya selama ini masih banyak sampah yang bertebaran di beberapa wilayah di Aceh Besar, termasuk perbatasan Banda Aceh-Aceh Besar. Tak hanya itu persoalan, masih banyaknya binatang ternak yang berkeliaran di jalan raya dan mengakibatkan jalanan dipenuhi kotoran ternak itu juga disindir Irwandi. ia meminta bupati dan wakil bupati ke depannya mampu mengatasi hal tersebut melalui pihak-pihak terkait di bawah kendali pemerintahan. Syurlun, sementara itu, Irwandi ikut menanggapi pertanyaan seram BFM terkait wacana perluasan ibu kota provinsi Aceh. Irwandi pun memandang perlunya perluasan ibu kota provinsi dengan alasan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi saat ini, bisa disebut ibu kota provinsi terkecil di seluruh Indonesia. Dalam persoalan ini, Irwandi mengatakan perluasan ibu kota provinsi ini tentu ada hubungannya antara pemerintah kota Banda Aceh dan pemerintah Aceh Besar. Shirolun Kapolda Aceh, Irjen Rio S. Jambak menyatakan pihaknya bersama apra keamanan lainnya telah melakukan kegiatan deradikalisasi. Ini dilakukan terhadap berbagai pihak yang berpeluang menjadi dan masuk ke dalam kelompok teroris di Aceh. Dari Bandar Aceh, Herianto melaporkan. Kapolda mengatakan bahwa teroris harus dilawan bersama. Menurutnya penegakan hukum terus dilakukan bagi yang melanggar dengan harapan Aceh jauh dari aksi-aksi teroris. Begitupun Kapolda menyebut kewaspadaan terhadap bahaya teroris itu harus ada dan wajib bagi setiap orang di Aceh. Kapolda juga mengomentari kekhawatiran Gubernur Irwan di Yusuf terhadap kasus narkoba dan pembunuhan yang belakangan ini kerap terjadi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Selon 12 desa di Kecamatan Loser, Kabupaten Aceh Tenggara hingga kini belum mendapatkan akses listrik PLN Persero. Padahal, pihak kecamatan mengaku sudah mengusulkan pengembangan jaringan PLN pada 12 desa tersebut sejak tahun 2013 yang lalu. Dari Kutacane Asnawi Luwi melaporkan. Camat Loser Bahagia mengatakan, sejauh ini suplai listrik untuk rumah maupun tempat ibadah bersumber dari generator atau genset. Kondisi ini dikeluhkan karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Sementara itu, manajer PLN Rayon Kutacane, Zul Fitri menyebutkan, saat ini pihaknya tengah memasang tiang listrik untuk menyuplai kabel listrik pada 12 desa tersebut. Meski demikian, Zul tak menyebut kapan pengerjaan itu selesai dilakukan dan kapan suplai listrik akan bisa dinikmati warga 12 desa di Kecamatan Loser. Sherlon, Universitas Siakwala mulai kemarin membuka pendaftaran mahasiswa baru program Diploma 3 Pendaftaran dilaksanakan secara online sampai 31 Juli mendatang. Dari Banda Aceh, Jamaluddin melaporkan. Kepala Humas Unsyah Husni Friyadi mengatakan, ada lima fakultas yang menerima mahasiswa baru program D3. Fakultas dimaksud adalah ekonomi dan bisnis, kedokteran hewan, teknik, pertanian, dan fakultas MIPA. Namun D3 hanya menyediakan kelompok ujian IPA dan IPS tanpa kelompok ujian campuran. Biaya penaftarannya pun dipatok Rp300.000 yang dapat dibayar melalui bank mandiri. Dari 5 fakultas itu, ada 15 program studi yang dibuka untuk bisa dimanfaatkan oleh lulusan tingkat SMA sederajat tahun ini atau lulusan SMA tahun 2015 dan 2016. Unsiah juga menerima tamatan paket C lulusan 2017, 2016, dan 2015. Sherloan Kementerian Perdagangan menginformasikan akan menentukan harga eceran tertinggi untuk komoditas beras, minyak goreng, dan bawang putih. Namun sebelum memuluskan rencana tersebut, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi lebih jauh dengan Kementerian Pertanian. Kontan online melansir, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengatakan harga acuan akan ditingkatkan levelnya menjadi harga eceran tertinggi. Enggar Tiasto mengklaim bahwa selama ini perdagangan barang komoditas rawan dimainkan oleh spekulan, Dengan mengatur head dan memberantas praktik-praktik monopoli, dirinya berharap bisa mengatur harga bahan pokok stabil. Di samping juga melakukan upaya untuk bisa meningkatkan suple yang ada. Shirlung, 19 cabang olahraga di Kabupaten Aceh Barat Daya terancam tidak mengikuti prakualifikasi pekan olahraga Aceh prapora ke-13 tahun 2017. Ajang ini sendiri menjadi persyaratan untuk merebut tiket lolos ke pora 13 tahun 2018 di Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Masalah terjadi di mana anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Abdiya melalui disbutpora sangat minim. Jumlahnya hanya sebesar 65 juta untuk mengikuti prapora 13 tersebut. Jurubicara perwakilan 19 cabang Abdiya Alam Syahputra menilai anggaran yang diplotkan itu hanya cukup untuk keberangkatan dua cabor. Sementara itu, Kabit Pemuda Olahraga Disbudpora Abdia Anzip mengaku tidak mengetahui terkait pemotongan anggaran Prapora 13 ini. Menurutnya pada RAPBK pihaknya mengusulkan anggaran Prapora mencapai Rp699 juta. Rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 11 Juli 2017.